Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Medisi hari ini Kamis 22 Juni 2017 dibacakan Ardian Syah. BNN tangkap yang ringkus orang agen sabu-sabu. Nelayan kepulauan banyak nekat gunakan kompresor meski telah dilarang. Ratusan kendaraan menumpuk di pelabuhan Balohan akibat KM Tanjung Burang yang mengalami kerusakan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Lauter 94,6 FM Ancik Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimbabasi 90,1 FM Lokusnami. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Zarlun Taufik Gunawan, 35 tahun warga desa perdamaian kecamatan kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, diringkus tim BNN Aceh Tamiang karena terlibat sebagai agen narkoba jenis sabu. Petugas BNN juga menyita barang bukti sabu dari tersangka. Kepala BNN Aceh Tamiang, AKB Pierinaldi, mengatakan awalnya petugas BNN mendapatkan laporan warga bahwa ada agen sabu-sabu yang beroperasi di Kuala Simpang. Mendapat laporan tersebut, petugas BNN segera melakukan pengembangan. Akhirnya petugas BNN berhasil menangkap tersangka Taufik Gunawan di salah satu warung di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, selasa malam lalu. Saat dilakukan pengledahan ditemukan barang bukti sabu seberat 2,8 gram dalam saku celana, uang tunai 4 juta rupiah, dan barang bukti lainnya. Bahkan petugas BNN menyita sepucuk senjata api rakitan jenis FN bersama 11 butir amunisi. Kemudian tersangka diserahkan ke Mapolres Aceh Tamiang untuk diproses hukum. Darlun Dinas Perikanan Aceh Singkil menangkap nelayan asal ujung Salit kecamatan Pulau Banyak Barat yang menggunakan kompresor sebagai alat bantu mencari ikan di sekitar Lambudung pekan lalu. Tindakan tersebut dilakukan sebab sudah banyak nelayan yang meninggal dan cacat akibat penggunaan kompresor. Dari informasi yang dihimpun, nelayan di Kepulauan Banyak saat ini tetap nekat menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan menyelam mencari ikan, tripang, dan udang di dasar laut walaupun telah dilarang. Nelayan meminta penggunaan kompresor tidak dilarang dengan alasan tidak merusak lingkungan, walau tidak menampik jika kompresor dapat mengancam keselamatan penggunanya. Kabit Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Dinas Perikanan Aceh Singkil, Ghazali, mengatakan pihaknya hanya mengamankan selang serta mesin kompresor karena penggunaannya dilarang undang-undang, sedangkan perahu dan pelaku diperbolehkan pulang setelah membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya di Mapolsek, Pulau Banyak. Sementara itu Gasali mengatakan bila masih ada nelayan yang nekat menggunakan alat kompresor yang jelas-jelas dilarang undang-undang sebab dapat membahayakan keselamatan nyawa, maka dinas perikanan akan melakukan tindakan lebih tegas dengan memproses secara hukum para pelaku. Sudarlun KMP Tanjung Burang yang melayani pelayaran Sabang Benda Aceh dan sebaliknya mulai Kamis ini tidak beroperasi karena rusak. Kondisi ini mengakibatkan antrian kendaraan di Pelabuhan Balohan semakin panjang. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurani mengatakan setelah beroperasi selama 3 pekan, KMP Tanjung Burang kembali berhenti berlayar melayani pengangkutan penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Tidak berlayarnya KMP Tanjung Burang disebabkan karena mesin induk yang rusak dan kerusakan mengakibatkan oli tidak naik terjadi saat tiba di Pelabuhan Ulele Rabu sore kemarin. Kini mesin kapal yang rusak telah dibongkar dan diperkirakan paling cepat tiga hari baru selesai. Untuk pengangkutan penumpang dan barang, pada mudik lebaran ini PT ASDP hanya mengandalkan KMP Papuyu yang berkapasitas jauh lebih rendah, yakni 100 penumpang dan 7 unit mobil. Sementara KMP BRR hingga kini masih diberlawan karena baru selesai docking tahunan dan sedang diuji coba. Zarlun Penyidik KPK Telah merampungkan berkas pemeriksaan Fat Elvols alias Fat Arafik terkait kasus korupsi proyek Al-Qur'an dan pengadaan laboratorium MTS Kementerian Agama, Fat pun akan segera menjalani sidang. Sebelumnya Fat tidak berkomentar banyak setelah menjalani pemeriksaan, ia hanya membenarkan berkas perkara yang telah lengkap. Pengacaranya, Robi Anugrah Marpaung mengatakan berita acara pemeriksaan Fat mulai memuat keterangan berbeda dari persidangan terpidana Zul Jabar. Dalam kasus ini, Fad menjadi tersangka karena diduga menerima duit 3,4 miliar rupiah dan diduga imbalan dalam pemulusan proyek pengadaan. Ketua DPP Golkar bidang pemuda dan olahraga itu ditahan pada hari Jumat 28 April lalu setelah diperiksa penyidik KPK. Merujuk pada putusan perkara korupsi proyek Al-Quran di pengadilan TIPIKOR Jakarta Kamis 30 Mei 2013, Fad masuk dalam fakta hukum putusan terdakwa korupsi Al-Quran Zulkarnain Jabar dan Dendi Prastiyah disebut sebut ikut membantu Zulkarnain mengintervensi pejabat Kemenak untuk memenangkan perusahaan pelaksana proyek pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, FM. Serambi FM. Sudarlun Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan terpidana penodaan agama Basuki Cahaya Purnama atau Ahok tetap di penjara Rutan Mako Brimob karena alasan keamanan dan menghindari ricuh. Menurut Yasona, penempatan Ahok di Rutan Mako Brimob untuk menghindari potensi kericuhan di dalam lapas Cipinang antara pendukung dan non-pendukung. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan Ahok tetap menempati Rutan Mako Brimob Rabu kemarin. Hal itu menghindari potensi kemacetan jika masih ada unjuk rasa karena jalan di depan LPG Pinang merupakan salah satu jalur arteri di Jakarta Timur. Sebelumnya pada Mei 2017, Kabak Opskops Brimob, Kombeswaris Agono mengatakan Ahok berada sendirian di dalam tahanan. Ahok dipenjara dalam ruang yang memiliki luas 2x3 meter, tersedia toilet dan alas untuk tidur. Darlun Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang sipir lembaga permasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkoba beberapa waktu lalu. Menkumham Yasona Lauli memerintahkan agar dua sipir yang terlibat segera dipecat. Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham 1 Wayan Kasmianta mengatakan akan memproses dua sipir yang terlibat dalam peredaran narkoba. Pihaknya mempersilahkan polisi untuk mengembangkan penyidikan mengenai temuan jaringan narkoba di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, dan Lapas Pemuda, Tangerang DUSA juga mengungkapkan tidak menutup kemungkinan dua sipir termasuk dalam jaringan internasional. Hal itu dikarenakan narkoba mempunyai jaringan yang sangat luar biasa. Sebelumnya dua sipir ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam peredaran sabu kepada para tahanan. Polisi juga masih mengembangkan kasus yang menjerat kedua sipir berinisial KHD dan RM ini. Barang bukti yang diamankan oleh polisi dalam penangkapan adalah 543 gram sabu. Sudarlun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud membahas krisis Qatar via telepon Keduanya sepakat meningkatkan upaya-upaya untuk mengakhiri krisis Qatar yang memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah sumber dari kantor Presiden Turki seperti dilansir Reuters mengatakan Percakapan via telepon dilakukan Erdogan pada Rabu malam kemarin waktu setempat. Kedua pihak menekankan tekad untuk memperkuat hubungan Turki-Saudi. Kesepakatan tercapai untuk meningkatkan upaya dalam mengakhiri ketegangan di kawasan timur tengah. Erdogan dan Raja Salman sepakat menggelar pertemuan empat mata di sela sela KTT G20 yang akan digelar di Hamburg, Jerman bulan depan. Dalam percakapan telepon, Erdogan juga mengucapkan selamat kepada Pangeran Mohammed bin Salman yang baru diangkat menjadi putra mahkota Saudi yang baru. Pangeran Mohammed sendiri dilibatkan dalam pembahasan krisis Qatar antara Erdogan dan Raja Salman. Dari newsroom Transmit Tanjung Permasikian berita malam edisi Kamis 22 Juni 2017. Berita pagi Sram di FM dengarkan kembali 0700 waktu Indonesia Barat. Hvala što pratite kanal, ki se vzalajte na www.sram.vn.com. Vzalajte, ki se vzalajte na www.sram.vn. Vzalajte,